Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa bersama Ifsan dalam reportasi Radio Kukuningan Setelah launching dan advertising percetakan Al-Bahjah satu bulan yang lalu Kini percetakan tersebut semakin banyak diminati dan orderan pesanan semakin bertambah Berikut ini ungkapan kebahagiaan pelanggan percetakan Al-Bahjah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama-nama uh, Haidi Alhamdulillah uh, Dengan adanya percetakan Albaja ini uh, Sangat membantu Sekali untuk umat khususnya uh, Bagi umat yang uh, butuh Butuh apa Bikin nyasin, bikin buku Bikin spanduk, baliho Dan bikin apa aja Yang kaitannya sablon dan lain-lain itu. Jadi Alhamdulillah kita customer dari uh, percetakan al itu sangat bersyukur sekali karena uh, keuntungan ini untuk umat uh, khususnya yes. untuk pondok Pesantren al yang uh, Alhamdulillah dakwahnya itu semakin uh, membumi, semakin mendunia ya, mohon doanya hmm. untuk semuanya, saya bersyukur sebagai konsumen, mudah-mudahan percetakan al ini semakin maju maju-maju dan semakin berkah yang dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian reportasi Radio Kekuningan. Saatnya berhijrah menjadi bagian pelanggan percetakan dan advertising Al-Bajah. Heksan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.